Bersama Pendeta Bigman Sirait, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera sosial yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus masih dalam menang atas pencobaan. Kali ini kita akan memikirkan subtema dari ayat 5 dan 7 dari Matius pasal 4 bacaan kita. Matius pasal 4 ayat 5 dan 7. Kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat malekatnya Dan mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus berkata kepadanya Ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan Alamu Nah Sesuatu yang terkasih sangat menarik sekali di dalam bagian ini Sekarang sesudah kita membicarakan Soal isi perut Iya, di mana kemudian setan memutarbalikan ketetapan dan kemampuan Allah yang memang Allah bisa membuat batu menjadi roti. Ya, tetapi kemudian Yesus menjawab juga dengan meluruskan dari firman Tuhan. Jadi setan memelintirnya Sekarang setan kembali memelintir lagi dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur, ya, 91:11 sampai 2 lalu Yesus menjawabnya lagi dengan Ulangan 6 ayat 16. Ini menarik sekali begitu ya. Maka kita melihat di sini si setan menggoda dengan firman Allah, lalu Tuhan Yesus menjawab juga dengan firman Allah. Artinya apa? Firman Allah itu bisa dipelintir kan? Jadi saudara harus berhati-hati ketika orang mengutip ayat Alkitab. Lihat dulu konteksnya di mana, teksnya bagaimana. Oleh karena itu pemahaman yang utuh akan Alkitab sudah menyediakan pada kita janji kemenangan yang luar biasa. Tetapi ketidaktahuan akan Alkitab sudah menjadi ancaman untuk kekalahan di dalam pencobaan, iya, karena. Cobaan datang justru lewat ayat Alkitab Nah, kehati ini perlu kita bangun sesudah Oleh karena itu mari kita coba melihat bagaimana Yesus melihat di dalam persoalan yang ada Godaan akan kuasa yang ditawarkan kepada Yesus Jatuhkan dirimu, kau pasti tidak apa-apa Karena malaikat menantangmu Jadi, godaan setan pertama adalah Bukankah engkau anak Allah Karena itu lakukanlah, buktikanlah Kalau engkau itu anak Allah Kalimat ini memang sangat menggoda Buktikanlah Bukankah kita harus membuktikan bahwa kita anak Allah Bukan gitu kan Seserah, saya juga nak ngerti sebetulnya bagaimana setiap orang mengambil sebuah kalimat, memberi sebuah kesimpulan begitu sederhana terhadap kebenaran Firman Tuhan berdasarkan pemikiran-pemikiran umum yang terjadi. Ya, nah saya kira kita harus hati-hati sekali di dalam ayat Alkitab semuanya tidak ada maksud Yesus sedikitpun membuktikan ini harus perhatikan kalimat, ini, membuktikan bahwa Dia Nalal. Na ya, Yesus datang menyaksikan bahwa Dia Nalal. Na ini dua hal yang berbeda. Artinya menyaksikan adalah dia akan melakukan seberapa yang dia mau lakukan. Karena itulah ketika orang-orang Yahudi meminta tanda buktikan ke Allah Allah, turunkan api dari langit. Yesus tidak lakukan. Ya, Persis orang Yahudi itu kayak setan. Yang meminta Tuhan untuk menunjukkan kuasa dengan menjatuhkan diri dan ditatang oleh malaikat. Tetapi zaman kini, masa kini, justru orang paling senang berusaha membuktikan kalau dia itu hamba Tuhan, kalau dia itu anak Allah dengan mendemonstrasikan mujizat. Padahal kerjaan seperti itu cuma kerjaan dukun saja. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Pembuktian-pembuktian harus dipahami. Karena masalah kuasa Allah, masalah kerajaan Allah itu bukan masalah laboratorium. Yang perlu pembuktian untuk menunjukkan itu benar atau tidak benar. Anda boleh percaya pada Yesus, dia benar. Anda tidak percaya, dia tetap benar. Dia tidak memerlukan pembuktian untuk membuktikan padamu bahwa dia Tuhan yang hidup. Jangan hina Allah. Seakan Allah itu benda yang perlu membuktikan diri. Dia itu original atau tidak, benar atau tidak. Hati-hati. Sering kali pikiran-pikiran atau kalimat-kalimat yang tampaknya bagus tapi menghina keberadaan Allah betul-betul. Iya, -betul. Allah itu bukan objek, Allah itu subjek. Yang bisa dibuktikan cuma objek. Jadi hati-hati istilah itu. Karena tidak ada bisa manusia membuktikan Allah. Kalau kita bisa membuktikan Allah, pasti yang kita buktikan itu bukan Allah. Masa Allah orang Kristen bisa dibuktikan? Aneh sekali. Jadi setan mau seperti itu. Nah, itu pikiran setan. Setan mau supaya dibuktikan makanya Tuhan mencemooh ombara terhadap orang-orang Yahudi yang, yang minta tanda supaya mereka mau percaya. Tapi semangat sekarang saya juga enggak ngerti. Rasa takut akan Allah enggak tahu lagi ada di mana. Memutarbalikkan fakta. Itu semangatnya. Aneh, tapi nyata sosok. Oleh karena itu setiap kita belajar terus untuk mengerti yang benar. Memahami Allah yang benar. Oleh karena itulah ketika Yesus minta mendemonstrasikan kuasa itu, dia enggak mau mendemonstrasikan kuasanya. Dia enggak mau Kawan Allah buktikan dengan cara demonstrasikan kuasamu bentuknya jatuhkan dirimu malaikat pasti menatangmu wow menggoda sekali Yesus kan kalau mau membungkam dengan cara kita ya sudah kita buktikan pasti setan akan diamkan gitu tidak Yesus tidak mau lakukan itu pertanyaan kita muncul mengapa karena itu menarik sekali kuasa Allah bukan alat demonstrasi itu yang pertama yang harus kita sadari sudah kuasa Allah itu bukan alat demonstrasi yang bisa kita demo kan kapan kita mau seperti yang saya katakan tadi. Demonstrasi kuasa itu cuma kuasa dukun Dukun mempunyai sebuah kuasa yang bisa dipermainkannya kapan dia mau Bim zalabim jadi, bim zalabim jadi, bim zalabim dan jadilah Kuasa Allah tidak seperti itu Kuasa Allah adalah alat yang Allah pakai untuk melengkapi umatnya atau hamba-hambanya Menjalankan tugas-tugasnya Dan kuasa Allah itu bukanlah sesuatu kekuatan spesialisasi Seperti para dukun Yang sudah punya magic sudah punya ilmu yang ini tukang teluh, yang ini tukang santet, yang ini tukang obatin, yang ini tukang ini, tukang itu, dan seterusnya Entah black magic, entah white magic ya? Entah apapun namanya itu Tetapi semua mempunyai jurusan, semua mempunyai arah Dan kekuatan ada pada diri, si pembuatnya atau si dukunnya Nah kalau orang kesat modelnya seperti ini, apa bedanya dengan dukun? Iya Kita mesti sadar betul dong, emangnya cuma satu orang saja anak Tuhan saya pendeta dan saya tidak malu untuk mengatakan kebenaran tidak dimonopoli oleh pendeta. Kuasa Allah tidak dimonopoli oleh pendeta. Siapa yang Allah berkenan dan dia bisa pakai, Allah pakai. Itu ketetapan Allah dan keputusan Allah. Iya, Jadi hati-hati, jangan menggugat, lalu menempelkan itu pada diri. Saya kira kita perlu sikap yang rendah hati. ya Baik-baik, jaga, dan lakukan semua untuk Tuhan. Jadi kuasa Allah bukan alat demonstrasi. Enggak. Ya. Juga Kwasalah bukan berdasarkan permintaan Seperti yang saya katakan tadi Orang Yahudi meminta, Yesus gak lakukan Zaman sekarang Jangankan diminta, oh gak diminta saja Mau didemonstrasikan kok, mau dilakukan kok Supaya orang tahu, aku paling baik dari yang lain Paling jago dari yang lain Jadi betul-betul kayak apa namanya itu Tanding-tandingan ilmu lah begitu ya Ini bahaya sekali di dalam kekristenan Susur aku. Kalau sudah modal dan bekal seperti ini Sangat mengerikan sebetulnya Masa depan kekristenan itu Sikap taat, sikap takluk sepenuhnya kepada kehendak Allah Semakin hari akan semakin menipis dalam hidup dan iman percaya kita Keinginan untuk taat, melakukan apapun kehendak Allah Menikmati perjalanan yang Allah pimpin Akan semakin menipis dalam hidup kita Ini bisa membuat kita marah kalau lagi susah Tapi menjadi sejumawa atau sombong kalau lagi di atas ya? Karena seringnya wasala menjadi sebuah permintaan Yang didemonstrasikan Ya. Jadi bukan berdasarkan permintaan Kalau gitu kuasa Allah apa? Kuasa Allah itu tergantung kepada keputusan yang Allah mau kerjakan Maka kuasa Allah itu bisa dilakukan oleh siapa saja Asal Allah yang memberikannya Selama Allah mengizinkannya, mengendakinya Jadilah Karena itu kalau anak anda kecil lalu berdoa dan anda mengalami kesembuhan Jangan kaget Saya ingat betul pada waktu saya sekolah minggu Mengajar anak kelas 4 istri Lalu saya selalu mengajarkan pada mereka bagaimana hidup kita yang harus benar bergantung sama Tuhan. Dan bagaimana kuasa doa itu begitu hebat di dalam hidup ini. Nah sesuatu yang kekasih, kemudian saya punya kebiasaan waktu mengajar sekolah meminggu memberi ruang kepada anak-anak untuk bersaksi. Maka anak kelas 4 SD berdiri dan bersaksi dengan kalimat sederhana tetapi to the point tidak seperti orang dewasa yang berputar-putar kesaksiannya hanya untuk menunjukkan betapa baiknya dia. Bicara 20, 30, 40, atau 50 menit Tapi kesimpulannya cuma 1 menit ya. Sehingga akhirnya Apa yang harusnya mudah dilangkap Tak bisa lagi kita mengerti sebetulnya Mau apa sih sudah kita juga tahu lagi Terlalu banyak muter-muternya Nah, anak kecil itu the point di dalam keluguannya, Maka berkatalah anak ini Saya ingat betul kesaksiannya seperti ini Dia katakan hari itu Kamis sampai hari pun saya ingat Ya, sore hari hujan Lingkungan mereka pada waktu itu lah, zaman tahun 80an Begitu ya ya Itu jalannya tanah Becek Kalau hujan Nah karena hujan Becek Ya itu sulit sekali untuk mencari alat transportasi Yang pada waktu itu becek nah, Pada waktu itu mamanya sakit Maka dia bilang waktu itu Kami sore mama saya mendadak sakit panas tinggi Dan harus dibawa ke dokter Ya sudah tidak bisa bangun lagi Jadi saya harus panggil becek Tapi sebelum panggil becek Kami berdoa untuk mama Dia kakak adik berdua. Pada waktu berdoa, lalu saya ambil payung untuk cari becak. Saya takut sebetulnya, karena sudah sore malam Ya sudah gelap, ngeri juga Tetapi harus panggil, karena mama kan sakit gitu ya Papa belum pulang Nah pada waktu dia sampai di pakar belum selesai Kakaknya sudah panggil dia Apa? Mamanya ternyata yang teriak Kenapa? Mamanya sudah sembuh Entah apa, kemana? Mujicata. Apa yang ingin saya sampaikan? sederhana saja, murid sekolah minggu pun bisa Jadi anda jangan sombong untuk mengatakan Cuma anda yang paling bisa dan paling jago untuk berdoa. Lalu menghina orang-orang lain. Tuhan marah sekali. Kuasa Tuhan, Tuhan berikan kepada siapapun. Tetapi sebaliknya waktu saudara mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Itu menghina Tuhan juga. Ya. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Minta apa yang bisa kau minta pada Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Soal kesembuhan itu hak dia. Dia bisa kerjakan apapun. Termasuk melewati anak-anak sekolah minggu. Jadi pertama, Jangan sombong dengan apa yang ada Dan merasa diri lebih hebat dari orang lain Tetapi yang kedua Jangan hina diri sakan. Tidak bisa dan tidak bisa apa-apa Lalu pergi kepada orang lain Menggantungkan diri Aneh sekali Kalau mau datangnya sama Tuhan Kok sama manusia Biar seribu pendeta Seribu nabi Seribu rasul Kalau benar Gak akan dia mau Datang dan menerima Tuhan marah Pendeta yang benar Nabi yang benar Ketika orang mulai bergantung sama dia Dia marah Tegor Jangan kau bikin aku berdosa Tapi kalau dinikmatinya Maka tahulah kita itu kepuasan batinnya Dan dia tidak sedang memuaskan Allahnya Coba sering kasih Saya selalu memilih kalimat-kalimat apa adanya Yang jelas yang terang ya Supaya kita membidik diri kita Dengan tepat Meneropong jelas-jelas di mana siapa bagaimana posisi kita Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan Nah oleh karena itu Menjadi menarik sekali Supaya kita tidak tergoda dan jatuh kepada godaan setan Karena setan selalu menawarkan Supaya kita mendemonstrasikan kuasa Celakanya, kita tilap kita sikat itu Lalu kita berpikir, ini loh saya sudah membuktikan pada orang lain bahwa Allah Maha Kuasa, lewat apa yang saya lakukan Aduh, kasihan sekali Kok ya Allahnya perlu dibuktikan Kalau Allah itu maha hebat, maha luar biasa Dia mampu membuktikan dirinya, dia gak perlu kita Ya, pikirkan baik-baik, camkan kalimat ini baik-baik nah, Karena itu sering kali kita berpikir kita akan menolong Allah dengan apa yang kita kerjakan Sedih sekali Jadi hati-hati, hati-hati Hati-hati ya, Pikirkan, camkan kalimat itu baik-baik Saya harus selalu mengatakan kritisi Sikap hidup sepenuhnya Saya pendeta dan banyak pendeta yang lain Teman-teman saya, kami manusia biasa Yang bisa jatuh dalam salah Tapi kalau sudah ada orang mengatakan saya tidak bisa Maka dia orang yang paling berdosa Iya Itu kalimat dalam satu Yohanes Bohong kalau kita katakan kita tidak bisa berdosa Tidak jatuh dalam dosa Hebat sekali, kau pikir Allah penduduk Tawah ya yeah. sehingga kau bisa seperti itu hebatnya karena hari kita sendiri mengatakan kita hidup dalam kelemahan-kelemahan yang harus kita hadapi hari demi hari untuk menggapai kemenangan ya yeah. jadi kuasa Allah itu harus dipahami dengan utuh dengan persis dengan serius seperti itu kemudian kita di sini makanya untuk menang atas pencobaan godaan terhadap kekuasaan tadi ingat ya saya tanpa pakai alkitab lalu ia ya jawab pakai alkitab lebih bingung lagi kita oh, ini ayat kok lawan ayat begitu ya Karena yang satu pakai adalah kitab tafsir menurut enak perutnya saja dipelintir, nah itu setan Tetapi Tuhan memakainya seperti apa yang tertulis sesuai dengan konteks dalam Alkitab ya? Jadi orang jangan saudara bilang baca Alkitab kok pahitnya ini ada segini-segini Baca dulu baik-baik, teksnya itu apa, konteksnya bagaimana Memang begitu apa bukan, karena itu bisa dipelintir Seperti setan juga memelintir untuk mencoba Yesus Tapi beruntunglah Yesus tidak seperti kebanyakan jemaat masa kini yang amin amen lalu lakukan apa saja yang dikatakan sekalipun berlawanan dengan Alkitab. Kita kan mau belajar mau mencari kebenaran gitu ya. Ya benerlah. Dan kalau mau benar, eh ya jangan tanggung-tanggung lo. Iya. Utuh betul, betul utuh supaya Tuhan mengerjakan pekerjaan hebat dalam hidup kita. Ya, alam maha kuasa. Gampang buat dia untuk menjadikan apapun, uang, alam semesta saja dijadikannya. Ya, tapi jangan cobai dia. Wah, itu harus hati-hati ya. Jadi kalau Allah tidak melakukan mujizat, akan akan Allah tidak mampu hati-hati, jangan terlalu picik ya. Jangan-jangan sempit seperti itu. Nah kalau itu bagaimana kita menang atas pencobaan ini? Pertama, jangan mabuk kuasa mujizat. Mujizat adalah hak Allah yang paling tinggi dan Allah bisa kerjakan apapun. Oh, dia bisa bikin orang lumpuh, jalan orang buta, melihat tuli, mendengar, bahkan yang mati, bangkit kembali. Lima roti, dua ikan untuk lima ribu orang. Wow, he's a great god. Di ala yang besar, di ala luar biasa Luar, luar, luar, luar biasa Hebat sekali Tetapi tolong, tolong, tolong, tolong Sekali lagi tolong Jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang Gila, kuasa mujizat Lalu seakan-akan menuntut Allah untuk melakukan apa yang kita mahu Lalu sadar sampai tidak sadar Lama-lama berubah Akhirnya sebetulnya kita yang punya kekuatan itu Entah dari mana Tapi pakai bim salabimnya nama Tuhan Nah itu sebab ada mati setuju 21-23 Ya saya sering pakai ayat ini tidak sebab orang menyebut nama Ku Tuhan Tuhan masuk ke surga. Bahkan ada yang melakukan mujizat mengusir setan dalam nama Yesus. Hebat kan? Menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata, nyala, bermuat kejahatan. Aku tidak kenal kau. Bayangkan, dia pakai nama Yesus dia bikin mujizat, dia pakai nama Yesus sembuhkan orang sakit, dia pakai nama Yesus lakukan hal-hal yang wow. Tetapi Tuhan tidak mengenalnya, Tuhan menolaknya. Matius 7:21 sampai 23. Jadi. Jangan sampai mabuk kuasa mujizat itu Tapi jangan salah paham Allah bisa bikin mujizat? Bisa sekali Kapan dia mau? Tak perlu kau gelisah Kalau dokter sudah vonis kau mau mati Tenang saja, kalau memang mati kenapa rupanya? Tapi kalau Tuhan mau kau hidup Jangan khawatir Hari ini dia kau sembuh? Sembuh Karena itu percayalah Tapi dia tidak pernah salah, percaya juga Kalau kau masih tetap sakit Tidak mungkin dia salah, pasti dia punya mining Punya maksud, gitu kan Nah maka pahami itu dengan baik-baik Bagaimana mengelewati masa sakit itu yang penting Ya bukan kenapa kau sakit Enggak usah kau tanya Ya cengkal itu baik-baik Kita gak perlu tanya kenapa kita sakit Tapi kita perlu tanya Bagaimana menghadapi sakit Itu anak Tuhan yang sejati ya Yang kedua menang atas kuasa Godaan itu Adalah kuasa Allah Yang harus nyata Hidup taat pada hibriman Allah Jadi jangan digeser kuasa Allah itu kepada mujizat tapi kuasa Allah itu dikatakan Yohanes 1 ayat 12 kan. Barang siapa yang percaya padanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah yang penting. Menjadi anak Allah itu apa? Kan gampang. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Alamu dengan sekenap jiwamu, akal budimu, pikiranmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka dengan demikian, taulah orang, engkau adalah murid-muridku. Dari pasal 15 kitab Injil Yohanesa 16 sampai 17. Itu jelas terpampang Jadi Yesus Mau kita menjadi seperti Yang Tuhan mau Menjadi anak-anak yang taat Dan itulah tandanya Bahwa kita adalah Anak-anak Allah Dan nyatalah kuasa Allah Di dalam hidup kita Kuasa yang mengubah Ya, Itu yang utama Itu yang paling penting Yang harus diperhatikan Lain-lain Tuhan mau lengkapi Gampang lah Doa untuk orang sembuh Yang sakit sembuh Gampang itu Itu marusan kecil buat Tuhan Ya itu bukan bisnis utama kita Bisnis utama kita bagaimana hidup seperti yang Tuhan mau Sesuai ketetapan firman Allah Ya tapi bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau Kalau gak baca firman Allah kan gitu? Ini bolak-balik mesti terkait dan terikat kuat Menang atas kuasa pencobaan Kita harus berani mengatakan Tidak kepada godaan berkuasa dari setan Ya ingat Kita bukan dunia perdukunan atau dunia persilatan Mau tunjuk-tunjukkan, mau tonjol-tonjolan Mau hebat-hebatan, bukan kita adalah dunia mana kita menjadi domba Atau anak-anaknya yang harus taat Kepada ketetapan, kehendaknya, bimbingan Firman-nya. Karena itulah Yesus tidak tergoda untuk melakukan itu Sekalipun dia bisa Panggilannya bukan untuk itu Kalau kemudian nanti dalam pelayanannya Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati Itu bukan dalam kerangka, mau membuktikan Itu sebab sekalipun itu terjadi Banyak aja orang yang belum bertobat Iya kan? Banyak sekali yang gak bertobat, sampai kapan sekarang? Ini aja Israel, banyak yang belum bertobat kok ya Apa kita mau bilang Yesus gagal? Nanti dulu Karena keselamatan itu dua hal yang berbeda dengan perlakuan mujizat Keselamatan anugerah yang besar, yang luar biasa Yang diberikan kepada manusia untuk dijalani dan dinikmati oleh manusia itu Nah, saudara-saudaraku Oleh karena itu dimanapun saudara berada pada kesempatan hari ini Apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, satu hal Jangan cobain Tuhan alammu hanya untuk menolong persoalanmu Kau cobain kuasanya Jangan sampai pula mulutmu berkata, "Ya Tuhan, kalau Engkau Allah kuasa buktikanlah akan kubikin begini-begini. Tapi kalau tidak, aku akan tinggalkan Engkau, aku akan pergi ke dukun." Ups. Jangan coba Tuhan. Itu namanya mencoba Tuhan. Ya, kalau Anda sakit makan obat. Jangan bilang, "Dalam nama Yesus sakitku sembuh." Lalu Anda sama sekali tidak mau ke dokter. Ups. Itu namanya mencoba Tuhan. Wong oh, Yesus sendiri ngomong kok. Ya. Orang sakit perlu tabib. Lah kalau dia sendiri ngomong kok Anda ya perubah-rubah kan aneh. Mengerti ya? Nah jadi sesuai sering kasih bagian-bagian seperti ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama Karena itu Menang atas pencobaan adalah Kehati-hatian kita untuk mengamati amati bagaimana setan memanipuler Ayat untuk kepentingan kejahatannya Tetapi sebaliknya bagaimana kita meluruskan itu dengan ayat pula Maka lihat perhatikan kalimat ini ya Setan pakai ayat, Yesus pakai ayat Gua ini jadi bingung gak? Setan bisa pakai itu Jadi jangankan manusia, setan mau pakai ayat itu tapi ayat untuk kepentingan dirinya Ayat yang diputar balik Maka hati-hati ketika saudara mendengar ayat yang dikotbakan oleh saya Oleh orang lain Pereksa baik-baik Memang begitu enggak Tuhan bilang ya Jangan-jangan ini diputar balikkan untuk kepentingan dia Kelompok dan tampaknya sangat menarik Ternyata tidak Jadi saudara yang kekasih Penaklukan diri kepada firman Allah Itu menjadi hal yang sangat penting Di tengah-tengah kehidupan kita Bagaimana kita hidup taat ya sehingga berani berkata tidak kepada apa yang ditawarkan setan maka masa depan di tengah-tengah kehidupan dan kemenangan demi kemenangan akan mewarnai kita maka pencobaan tidak akan pernah bisa menjatuhkan selama kita punya sikap kerendahan hati dan ruang ketaatan yang penuh untuk memuliakan nama Tuhan kita ya karena itu saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada campur dan pikirkanlah baik-baik mari jadi anak Allah yang baik ya jangan salah melangkah jangan mainkan ambisi diri yang salah tapi belajarlah mengerti kehendaknya. Ya. Saya selalu rindu ketika orang mengenal Tuhan dalam kesungguhan. Itu jauh lebih penting. Harus seperti itu. Tapi saya kan sedih kalau saya tanpa sadar menjadikan orang sesat. Ya. Itu menjadi kepedihan, kebahagiaan yang paling menakutkan. Karena itu biarlah semua kita bersama-sama berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Supaya hidup kita penuh cinta, kasih, dan anugerah yang luar biasa. Bukankah itu kerinduan kita sesuatu? Puji Tuhan Biar Tuhan tolong pimpin kita Tuhan memampukan kita Menemukan kesejatian makna firman Allah Jadi jangan gila kuasa Apalagi coba Membuktikan bahwa Tuhan Adalah Tuhan Allah, Allah Allah. Anda salah Ya jauh lebih besar Ya tidak membutuhkan pembuktian kita Yang dia butuhkan dari kita, yang dia mau dari kita Lakukan kehendaknya. Amin. Kita berdoa kami bersyukur kami berterima kasih untuk firman hidup yang bisa kami renungkan Kuatkan tegukan kami dalam pertolonganmu supaya mampu mengaktualisasi dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Biarlah engkau yang menolong kami tak terjebak pada gila kuasa Tapi oleh kasihmu kami diberikan dan hati menyadari dan berkaca diri Untuk terus bergantung pada Tuhan yang ilahi Kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya terpujilah dalam namamu Berkati susur aku, dalam atau dimanapun mereka berada Untuk jadi seperti apa yang Tuhan hidup maui dalam hidupnya